Mitra bisnis, saat ini makin banyak daerah mengeluarkan peraturan yang melarang Jemaat Ahmadiyah beraktivitas. Setelah Pandeglang, kini Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, juga Bogor telah melarang Ahmadiyah. Koran Tempo menulis, peraturan tersebut salah kaprah. Pertama, melanggar undang-undang dasar yang menjamin kebebasan beragama. Kedua, masalah agama adalah wewenang pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Untuk membahas hal ini di ujung telepon saya telah terhubung dengan politisi AS Hikam. Pak Hikam, apa komentar Anda? Ya, kalau saya prinsipnya pemerintah daerah itu sama dengan pemerintah pusat juga berhak untuk mengatur apa namanya? akses hubungan lintas agama, bukan aktivitas kelompok beragama. Misalnya saja memberikan perlindungan kepada kelompok Ahmadiyah kemudian apa namanya, mendorong terjadinya dialog dan seperti itu. Tetapi melarang aktivitas itu bagaimana? Kok aktivitas keagamaan itu hak dari mereka? kok Jadi harus dibedakan antara melarang aktivitas dengan memberikan perlindungan atau menjaga ekses-ekses hubungan lintas agama itu beda. Apa dampaknya bila hal ini dibiarkan? Pemerintah pusatnya diam saja, ya akan begitu. Tetapi implikasinya kan Indonesia bisa disorot oleh, apa namanya, Bukan saja kelompok masalah masyarakat sipil yang pro-HAM, tetapi juga dunia internasional bahkan mempercayai pembiaran terhadap apa namanya, pengekangan hak asasi manusia terhadap warga negara. Dapatkah hal ini mengancam kesatuan dan persatuan bangsa? Ya jelas dong. Ya itu tadi kalau dilihat dari persoalan apa namanya hak asasi manusia akan terjadi seperti itu nanti jangan-jangan dilarang juga terhadap misalnya ada aliran-aliran kepercayaan yang dianggap sesat, kemudian dan lain sebagainya atau bahkan agama-agama uh, tertentu yang kemudian dianggap meresahkan apa dan lain sebagainya dilarang beraktivitas atau aditahnya dibatasi kan berbahaya itu. Demikian Ael Sihcam. Kan? Saya Kiki Wijaya.